Dan hiburan. Hiburan. Hiburan. hiburan, hiburan, hiburan. Mutiara sore, gus gusumafem. Penyiduk hati, penenang jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan sore hari ini, Mitraku semua bisa kembali untuk jumpai anda semua di edisi hari ini hari yang kelima untuk bulan Mei 2011. Dan seperti biasa, Budi sore hadir setiap hari Kamis bersama Ustadz Nur Sotik. Assalamualaikum, Pohau, Ustadz. Halo, assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, Mitra juga semoga dalam keadaan sehat. Dan bagi anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja anda bisa bergabung di 085 227 972121 untuk anda yang ingin bertanya. Kalau misalkan hari Kamis itu biasanya kajiannya tentang Tauhid, Mas Tad, ya? Iya. Iya. Dan bisa juga mempergunakan layar telepon di 081 126 126 26, serta Mitra juga bisa mendengarkan radio Kusuma di seluruh Indonesia dengan menggunakan kartu Flexi. Silakan saja anda hanya tinggal tekan bintang. 55 bintang 430959 Atau bisa juga dengan menggunakan layanan internet Yaitu dengan cara masuk di live streamingnya Kusuma www.kusumafm.com Atau bisa juga mitra bergabung Untuk bertanya menggunakan Facebooknya Kusuma Yaitu di Radio Kusuma FM Cilacap Ya dan baik untuk mengawali kita Sebagai pembuka kesempatan sore hari ini Kepada Ustadz Nur Sotik kami persilakan Silakan Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fatara as-samawati wal ard wal wanasta wa ja'ala adh nur summal kafaru bi rubbihim yadullun. wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil Wa nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Innal huda hudullah wa kharul huda hudam Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhdithadwa Wa quloo mudisatin bid'atun wa quloo bidadin dolalaha Kepada semua para ulama Allah diharam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati, yang dihormati pula Mas Faiz kepada para pendengar setiap Kusuma FM juga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan baca syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita bersama-sama bisa mendengarkan radio Kusuma FM dan kita masih diberi nikmat yaitu berupa iman dan Islam. Rahmat dan salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh ilmiah ini. Pada pertemuan Kamis kemarin saya telah membahas masalah kiamat wal hisab wasawab. Jadi pertemuan Kamis ini saya sedikit mau membahas tentang azab wal mizan wa narwas sirat jadi yang namanya azab wa waqulungubatin yaitu setiap tatapan atau siksaan yang sangat pedih itulah yang namanya azab memang yang namanya Allah itu mengatakan bahwa innallaha ghafur rahim walakinallaha syadidul uqub sesungguhnya Allah itu adalah yang Maha mengampuni segala dosanya, tetapi ketahuilah bahwa Allah adalah yang Maha dahsat siksanya. Maka dari itu bagi orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa besar, baik itu melakukan syirik atau melakukan zina atau melakukan membunuh atau mencuri. Itu harus cepat-cepat untuk bertobat Jadi diwajibkannya bertobat Ya dikarenakan supaya kita itu Benar-benar dijauhkan dari Siksa Allah Yang benar-benar sangat pedih Di samping itu juga seseorang Yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Atau kita itu supaya diletakkan kepada makom Mahmud yaitu Efil jannah di dalam jannah bersama orang-orang sitikin itu juga wajib untuk bertobat karena wajibnya bertobat itu disamakan dengan at-toharoh wajibatun vis sholat tatawu jadi toharoh itu wajib tatkala kita itu menjalankan sholat tatawu jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menerangkan tentang masalah taubat. Seperti wa tubu ilallahi jamingan ayyuhal mukminun lanallakum tuflikun. Bertobatlah engkau kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Muk menawane panjenengan niku termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Di ayat lain merangkan bahwa ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatann nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuka. Pemahaman kalau di dalam tafsir atau bahari itu mengatakan bahwa tubuh ilah Allah. Hei, irjingu min dunupi kum ilah tongatillah. Jadi kembali tongat kepada Allah dan meninggalkan apa yang telah dilakukan. Tafsiran daripada taubatan Nasuka Yaitu Rujungan la taudu nafiha abadhan Jadi kembali Tidak melakukan dosa lagi abadan, ing dalam zaman selama-lamanya Tapi ada lagi yang memanani Nasuka Eh kholis Jadi Makna daripada taubatan Nasuka Yaitu Benar-benar murni Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada ayat yang menerangkan wa tubu ilallahi jamingan ayo almu'minun law laqum tuflihun dan ada ayat yang menerangkan ya ayuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatann nasuha. Yani berarti ada tobat yang namanya tobat nasuha, ada tobat yang bukan nasuha. Berarti yang namanya tobat nasuha yaitu al-kholis lillah, memang benar-benar murni karena Allah dan tidak mau melakukan lagi kan ada yang tobat tapi tobat li ajlinas bukan karena murni kepada Allah contohnya bagaimana contohnya tadkala seseorang itu senang atau senang meminum arak kemudian dia itu punya pacar bila pacarnya bilang saya itu mau jadi pacar kamu asalkan kamu itu tidak mau minum lagi Kemudian dia itu tidak minum. Nah itu memang jadi tobatnya itu bukan tobat al-kholis Jadi tobat karena sang pacarnya itu. Namanya bukan toba tana Padahal banyak ulama yang mengatakan bahwa al-amal <tuh> li ajlin bahwa syirkun. Amal karena manusia ini bisa termasuk dikatakan Syirik. La faedah daripada taubat At-taib habibullah Wa taib anil dhambi Kamanlah dhambalah Jadi Rasulullah itu mengatakan bahawa Seseorang yang bertobat itu Benar-benar dicintai oleh Allah Dan seseorang yang bertobat dari gambir dari melakukan dosa itu seperti seseorang yang tidak ada dosanya lagi. Jadi kalau kita melakukan maksiat kok kita terus bertobat berarti sepertinya enggak hmm, sepertinya ini di sini disebutkan kaman ladambalah. Jadi hilang dosanya. Karena juga banyak hadis-hadis yang mengatakan innal hasanat yudhibun sayiat Kamayad Habul Maal Wasah. Jadi sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan, seperti menghilangkannya air terhadap kotoran. Sekarang yang namanya tobat bukan nasuka, itu seperti seseorang yang melakukan dosa kemudian bertobat, kemudian melakukan dosa lagi kemudian bertobat lagi kemudian melakukan dosa lagi kemudian bertobat lagi itu berarti tobat tapi yang bukan nasuhah tapi ya tetap diampuni sama Allah karena kita itu melihat dari Al-Quranul Karim Fa inna lil sesungguhnya dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat ini menerangkan bahwa Ayat ini menerangkan bahwa seseorang laki-laki yang melakukan dosa, kemudian bertobat, kemudian melakukan dosa lagi, kemudian bertobat lagi, kemudian melakukan dosa lagi, kemudian bertobat. Itu juga di sini diterangkan bahwa orang kayak gitu ya juga diampuni sama Allah selakinya orang tersebut kayak aja niat lah sehingga aku harap Ngapura tapi ngesuk arep melakukan maning ampun gayane ku adapun kita itu besok terjumus ke dalam dosa laki yang penting tidak diniati <tuh> sebenarnya apa sih bagaimana kita cara itu bertobat atobat annadmu wal istighfar yang namanya tobat itu nggetuni atau nggetuni maknanya apa ya menyesali, menyesali terhadap perbuatan yang sudah dilakukan, terus wal istighfar dan memperbanyak terhadap istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahadzim. Sekarang tatkala kita itu ngetuni terus kita istighfar berarti kita itu sudah hasil taubat. Terus karena ayat-ayat banyak sekali yang mengatakan kita itu disuruh untuk bertobat dan disuruh untuk beristighfar, seperti waladina idha falufahisatan audalamu amfu sahum dokorulawestakfirulidunubihim dan orang-orang tatkala mengerjakan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang diharamkan. Atau dia itu menganiaya terhadap dirinya sendiri Kemudian dia itu ingat kepada Allah Terus minta ampun kepada Allah Maka Allah akan mengampuni terhadap orang tersebut Sekarang fadilah daripada istighfar Fadilah istighfar Man aksaro minal istighfar Jawadallahu azza wa jalalahu min kuliham min farojan jadi seseorang yang banyak istighfar maka Allah akan e, menjadikan seseorang tersebut tatkala dia itu susah maka dia itu akan membuka, akan menghilangkan kesusahan tersebut tatkala kita itu ditinggal mati oleh orang tua, ditinggal mati oleh oh, ibu atau kakek atau anak. Dilalah. Karena kita itu banyak istighfar, maka kita itu eh, sesuatu yang susah tersebut menjadikan hilang susahnya. Menurut Wa mingkulli dhoikin mukrojan dan Seseorang yang banyak istighfar Allah itu akan menjadikan terhadap dirinya itu Pada waktu kita itu sulit Baik itu banyak hutangnya atau masalah ekonomi Itu nilalah Allah itu akan eh, Apa ya Menunjukkan jalan keluar dan di samping itu juga Seseorang yang banyak istighfar Maka Allah akan Allah akan memberikan rizki Yang tidak disangka-sangka Maka bagi kita seseorang yang Orang biasa yang banyak dosanya Maka perbanyaklah istighfar karena yang namanya Rasulullah aja itu setiap hari itu 100 kali untuk istighfar. Ini la astaghfirullah ta'ala fi kulli yaumin mi'ata marrah. Jadi Rasulullah itu setiap hari istighfarnya itu 100 kali, ya mungkin juga lebih. Tapi di sini disebutkan 100 kali. <tuh> Jadi bagi seseorang yang terjerumus ke dalam dosa besar Atau ingin pendatangan diri kepada Allah Itu benar-benar harus bertopat dan harus memperbanyak terhadap istighfar Terus kita juga harus percaya kepada sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw yaitu tentang Mizan yaitu timbangan. Wa huwa kamizanit dunia jadi timbangan di dalam akhirat itu seperti timbangan di dalam dunia. Timbangan dunia kan ya warna-warna. Di sini disebutkan seperti timbangannya di dalam dunia. Ada yang seperti piringan loro. Di sini disebutkan. Wakafatani kulu akhittin minhuma, osang min toba kotis samawat. Jadi piringan satu dari kedua tersebut itu lebih besar daripada sap sapanya beberapa langit dan beberapa bumi. Adapun piringan yaitu amal beberapa amal yang baik itu dari Yamini Lars. Jadi kanannya ars itu ngepasi terhadap surganya Allah Dan timbangan atau piringan tentang amal-amal kejelekan Itu akan yasaril ars Di dalam kirinya ars yaitu ngepasi neraka terus kita juga percaya kepada sesuatu yang diturunkan kepada uh, Nabi Muhammad SAW yaitu tentang neraka memang benar-benar neraka itu ada wahya <tuh> darul adab itu yang namanya neraka itu adalah darul adab tempatnya penyiksaan jadi seseorang yang di dalam neraka itu benar-benar disiksa ya amat pedih Di sini diterangkan bahwa di dalam Al-Qur'an kulamanati jidatuludhum battalnahum juludan wa ruha liyadukul adab Jadi setiap kali kulit mereka itu hangus ambil ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain supaya mereka itu merasakan azab jadi kulit tewis geseng Terus Kembali lagi yang baru lagi Itu supaya benar-benar dia itu merasakan Bahwa siksa neraka itu adalah Benar-benar sangat pedih Terus yang namanya Sap-sapannya neraka Atau tingkatan-tingkatan neraka Itu ada tujuh Yang paling atas atau paling panas itu neraka jahanam, terus bawahnya adalah neraka jahanam itu neraka lato, terus sumal kutomah, sumasair, sumasakor, sumal jahim, sumal hawiyah. Adapun tiap-tiap pintu neraka dari pintu neraka yang lain itu sama. Apabila ditempuh dari pintu neraka pertama sampai pintu neraka yang ketujuh Itu ditempuh dengan perjalanan di dalam dunia itu 50 ribu tahun Masya Allah Itu benar-benar mengerikan Terus kita juga percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yaitu tentang adanya sirot adanya wot wawet jasrun mensubun ala dohri jahannam ala dohri jahannam yaitu wot atau benang yang dipasang di atas neraka jahannam Adapun pertamanya adalah tempat nantinya orang-orang mau melangkahkan kakinya kepada sirot terus yang terakhir adalah babul jannah jadi semua orang itu melewati dari mulai Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW adapun sirot itu lebih kecil daripada rambut dan lebih landep atau lebih tajam daripada pedang. Adapun seseorang yang pertama melewati terhadap Shirat adalah nabi kita dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umatnya nabi yang lain itu setelah umatnya Nabi Muhammad semua itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Adapun siro tersebut itu orang yang melewati eh, siro tersebut itu menurut amalnya. Kalau seseorang yang selamat dari dosa dia itu melewati siro itu seperti ator filain oyotene kedebem ripat. Jadi dengan kedipnya meripat itu sudah sampai langsung di dalam jannah. Wa badduhum alladziina yajuzuna al khatif. Jadi sebagian lagi orang-orang itu melewati sirat itu seperti kilat kang nyamber atau halilintar. Wa badduhum alladziina yajuzuna al wasiq. Sebagian lagi orang-orang melewati sirat itu seperti angin. Yang nyamber atau angin puting beliung sangat eh, dahsat sekali, wes berlangsung sampai di dalam babulcanna. Wabadum Aladin ayju zona katoir dan sebagian orang-orang lagi melewati eh, sirat itu seperti burung. Wabadum Aladin ayju zona kalvors al sabik. Jadi sebagian lagi orang-orang melewati sirat itu. Seperti kuda, kuda sing banget banter melayuni. Wah Badum aladin ayat juzunakajo dilbahaim dan sebagian lagi orang-orang melewati sirat itu seperti baguse, raja kaya Berarti hewan yang bagus sekali larinya. Semaladin ayat juzu mudwanan dan ada orang-orang lagi yang melewati sirat itu seperti orang yang hawan, orang yang berangkang kemudian orang tersebut itu e, bertanya kepada Allah Ya Rabbi, apakah engkau yang memperjalanan aku seperti ini hingga aku itu tidak sampai-sampai terhadap babul Jannah? Kemudian Allah itu menjawab, itu bukan karena aku, itu karena amalnya kamu. Masya Allah. Maka kalau orang-orang kafir, <tuh> ya berarti kalau melewati sirat itu langsung saja, maksudnya langsung baik terjun ke dalam neraka jahanam. Adapun ada lagi golongan-golongan yang Tatkala di tempat pertama awal dari barasirat dia itu tidak mau karena dia itu takut. Kemudian Jibril berkata, Kevakun tum tamu rungalal bahri. Bagaimana kalau, kalau kalau kamu itu melewati terhadap. Uh, segarah atau lautan dia itu kemudian berkata saya itu kalau melewati lautan itu dengan safinah atau dengan perahu atau dengan kapal kemudian malaikat jibril itu menjadikan masjid-masjid yang dulu pada waktu di dalam dunia itu eh, tempat untuk ibadah kemudian dijadikan masjid tersebut menjadikan perahu atau kapal Kemudian kita juga percaya terhadap sesuatu yang Diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW Yaitu tentang hout atau telaga Hout itu maknanya telaga Wahia bahrun alal ardi Yaitu segara atau lautan di dalam bumi yang diganti dengan bumi yang putih seperti selaka atau perak adapun lebarnya itu apabila ditempuh perjalanan di dalam dunia itu selama satu bulan adapun baunya itu lebih wangi daripada misik setiap seseorang yang minum itu dia itu tidak akan pernah dahaga lagi adapun orang-orang kafir tersebut tidak boleh meminumnya walayashrobuna minhu abadan terus kita juga percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yaitu tentang syafaat Syafangat itu yang paling agung adalah syafangatnya Allah terhadap hambanya Tatkala diberi pengampunannya Allah Walaupun seseorang tersebut itu tidak pernah ngamal kebaikan Kutu bebarbisan Walau lam yakmal khairan kutu Bagi orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kemudian menetapkan di dalam hatinya adalah seorang rusul atau seorang utusan. Itu syafaat yang paling agung bagi Allah yaitu tatkala memasukkan orang ke dalam surga karena orang tersebut cuma pernah mengucapkan dalililah Allah kemudian menetapkan di dalam hatinya yaitu seorang utusan walalam yakmal khairon ketu. Walaupun orang tersebut tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Gue Mas Faiz buat yang Iklanin. Iya dan Mitra kesemua nanti kami akan melanjutkan lagi pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, masih dalam pengkajian Tauhid. Bagi yang ingin bertanya silakan saja kirim sms-nya di 085 227 972121 atau bisa juga menelpon kami di 081 126 126 26. Kami masih akan kembali lagi setelah cidaya berikut ini. Dan kemana-mana. Sama nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktifah. Uh, Mbak Sri, yeah. bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit maakut, apalagi penyakit Anda, Mbak? Sakit lemah jantung. Sudah berapa lama Anda menderita maakutnya ini, Mbak? Maakutnya sekitar 6 bulan, kalau untuk yang jantungnya sudah hampir setengah tahun. Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva? Untuk ini baru 1 botol, terus ya Alhamdulillah lumayan. Sehari minum bioaktifahnya berapa kali, Mbak? 3 kali kali lima tetes sebelum makan pagi terus siang sudah makan terus malam mau tidur hasilnya sekarang setelah minum ini ya udah bisa makan enak kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah. Dapatkan bioaktiva yang asli harga promosi Rp75.000 Dan tanggal 1 Mei harga normal Rp90.000 Hanya di Radio Kusuma FM Jalan pengatasan nomor 219 Sedul berjajah Cilaca Atau juga bisa dapatkan di LPK Yoga Komputer Jalan Samunggali Pakimuan 250 meter timur jembatan pelimpahan Dan bioaktiva juga bisa didapat Di toko sepatu Garfel Pak Wagiran Samping puskesmas pertigaan Feringin Harjo Gandrumangu bioaktifa aktifator sel tubuh anda mutiara sore Gus penyiduk hati penenang jiwa iya dan kami kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini dan terima kasih untuk SMS yang sudah pada masuk di sini. nanti akan kami baca satu persatu dan nampaknya masih ada sisa pertanyaan kemarin Pak Ustadz ya? ya yang belum sempat terjawab silakan untuk dijawab Iya terima kasih kepada pendengar Kusuma FM yang diridhoi oleh Allah. Pertanyaan kemarin mungkin kurang memuaskan jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok orang masuk uh, surga dengan rahmatnya hanya Allah kok ndadak wonten hisab Iya, memang yang namanya labang bahwa orang masuk surga atau dengan hisab. Satu dikarenakan adanya amal baik dan amal buruk. Yang kedua supaya tidak adanya protes tatkala Allah memasukkan seorang-orang kafir ke dalam neraka dan orang-orang yang ahli maksiat ke dalam neraka dan orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Memang yang namanya Allah ya Inna ala kulli Shay'in khotir sesungguhnya Allah itu maha segala maha kuasa memasukkan Allah memasukkan ke dalam surga langsung ya bisa memasukkan ke dalam neraka langsung ya bisa tapi Allah junudus samawati wal arid Allah itu mempunyai Bala tentara di dalam langit dan di dalam bumi Allah menjadikan e, malaikat untuk menulis Setiap orang yang beramal baik dan seseorang yang beramal buruk, kemudian Allah itu menurunkan Rasul, kemudian Allah itu menurunkan Al-Quran. Jadi, ya memang kayak gitu. Jadi supaya tidak adanya protes, kalau kita itu langsung memasukkan orang terhadap uh, seseorang yang melakukan E, maksiat langsung ke dalam Neraka tanpa defisab Berarti tidak ada faedah Allah itu menjadikan e, Malaikat Atau Nabi atau Rasul Karena orang-orang yang Masuk di dalam neraka itu Biasanya protes Kenapa Allah menjadikan Saya itu masuk ke dalam neraka kan langsung Allah menjawab Saya itu sudah menurunkan Rasul Saya itu sudah menurunkan Al-Quran Ya Allah ya quna quchatun rasul. Jadi faedah daripada Allah itu menurunkan rasul dan Al-Qur'an ya supaya tidak adanya protes tatkala Allah itu memasukkan seseorang ke dalam neraka dan ke dalam surga makanya adanya hisab atau shirath atau yang lain-lain. Dan Allah itu memang segala sesuatunya itu tidak langsung Allah menurunkan hujan juga pertama-tama juga mendung dulu atau gerimis dulu baru hujan. Iya. Allah menjadikan langit sebenarnya kuasa satu hari itu sudah sebenarnya kuasa. Kenapa kok Allah menjadikan langit dan bumi malah enam hari? Ya kayak gitu, melatih untuk kita itu bersabar. Jadi jawabannya kayak gitulah. Insya Allah memahami. <tuh> Oke. Okay. Masih ada lagi peserta yang kemarin? Sisa kemarin? Enggak ada. Enggak ada hujan. ya. Sudah masuk beberapa SMS disini di, di 085-227-972121 Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya apa hukumnya seseorang melakukan zina Apakah masih dapat diampuni dosanya Terima kasih Dari ya, terima 120 kasih. Seseorang yang melakukan zina Itu memang kalau di dalam Al-Quran itu kan dihad Bagi seseorang yang melakukan zina mukson itu dihadnya itu sampai dia itu mati hmm. atau dikisos yeah. maksud daripada zina mukson adalah seseorang yang sudah mempunyai istri kok melakukan zina itu berarti dikisos dan ini berlaku sekali di dalam Arab Saudi pernah ada seseorang perempuan yang mendatangi Rasulullah salam assalam Ya Rasulullah saya itu seseorang yang melakukan zina. Bagaimana ya Rasulullah? Terus orang tersebut disuruh untuk bertobat, kemudian itu dipenggal. Tapi Rasulullah setelahnya itu eh, mengatakan bahwa ini perempuan min Minahil Canah. Tapi seseorang yang melakukan zina di khususnya di Indonesia itu memang tidak ada kisos kan ya di sini ya iya tidak ada iya tidak ada kisos lah seseorang yang melakukan zina di dalam Indonesia itu apa benar-benar diampuni dosanya <tuh> ya memang sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan zina walaupun tidak dikisos di dalam dunia itu nanti akan dikisos di dalam akhirat tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan dengan kita itu benar-benar taubat nasuha, itu benar-benar diampuni di dalam dunia dan di dalam akhirat. Mudah-mudahan kayak gitu. Hmm, iya, sudah maksud? Karena yang namanya seseorang di sini kan hadis-hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa watta'ib lanid dambi kaman ladambalah. Seseorang yang uh, bertobat tapi tobatnya itu dengan sungguh-sungguh dari sesuatu yang melakukan dosa itu seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hmm, yeah. Ya mudah-mudahan saja seseorang yang bersinai itu di sini itu tidak digisos di dalam akhirnya juga tidak digisos. Itu mudah-mudahan saya kayak kayak gitu. Hmm? Ya kiranya sudah cukup itu. Iya yeah. banyak. Ada hmm. masuk lagi SMS pak Iya. Yeah. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Ani Mau bertanya maaf Aku ya. mau nanya Apa kalau seorang istri Tapi selingkuh Itu gimana Terus kalau mau tobat Tobatnya seperti apa Dan harus gimana Terima kasih Ya terima kasih Seseorang yang selingkuh ya Ya yes, semuanya dia itu Benar-benar Mengakui Terus dia itu Berusaha Eee uh, berbuat baik dengan suaminya, kemudian dia itu benar-benar melakukan taubatan nasuka. Maksud daripada taubatan nasuka, saya itu sudah eh, dikatakan tadi, tidak mengulangi lagi dan benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. La taufu nafiha abadan. Ya mudah-mudahan saja orang yang selingkuh dengan cobaan demikian kemudian malah justru baik dengan keluarganya itu juga bisa. Ya mudah-mudahan saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, intinya masih ada kesempatan Pak Ustaz ya. ya. Memang Allah itu Maha Pengampun. Yang penting tobatnya benar-benar nasuka, -benar jangan hmm. mengulangi lagi. Iya. Dan malam-malam Ustaz hanya tinggal tersisa 2 menit lagi ya. untuk kita kesempatan sore hari ini barangkali langsung menuju ke intisari ataupun pokoknya. Iya, jadi... terima kasih. Bagi seorang yang melakukan dosa besar, maka cepat-cepatlah untuk bertobat karena babu taubatī maftuh, yang namanya pintu tobat itu benar-benar terbuka lebar. Karena sesungguhnya Allah, yabsugū yatūbil lail yatūba musī'un nahar, wa yabsutu yatū bin nahar li yatūba musī'un lail, hatta tatluma syamsū min Allah itu membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya seseorang yang melakukan dosa di siang hari dan daya itu membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya seseorang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari hingga matahari terbit dari arah barat jadi sing penting belum terbit dari arah barat matahari harus benar-benar tobat Semoga Allah itu mengampuni Terhadap seseorang yang Bertobat Semoga menjadikan Majelis ini Majelis yang penuh barokah, Majelis yang penuh dirutei dengan Allah Dari kami segala kesalahan Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, demikianlah untuk Menteri sore di kesempatan sore hari ini Untuk kedisi hari yang kelima di bulan Mei 2011 Saya ucapkan terima kasih kepada mitra semua atas kesetianya Mohon maaf untuk kesempatan anda yang belum sempat kami baca insyaallah kita lanjutkan lagi di Waktu yang akan datang Dan akhirnya Fais yang bertugas mengucapkan terima kasih Semoga bermanfaat sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, kusus semua, pem. Penyeduk hati, penenang jiwa. Saatnya komando.